Assalamualaikum Saudarlun Berita Pagi di Si Hari ini Sabtu 11 Juni 2016 dibacakan Ardian Syah. Imigrasi Melabu tangkap 4 warga negara Tiongkok. Satu orang tewas dan 7 luka-luka akibat tabrakan di Biren. Polisi tangkap 2 pencuri senjata api milik aparat. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram FM.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 Sudarlun petugas imigrasi kelas 2B Melabo Aceh Barat berhasil mengamankan empat pekerja asal Tiongkok saat berada di pusat kota Melabo. Mereka diduga memalsukan dokumen untuk mendapatkan visa ke Indonesia dan diam-diam sudah dua bulan bekerja di Aceh Barat. Keempat warga negara Tiongkok yang diamankan masing-masing Ji Yuan 53 tahun, Jiang Jianan 49 tahun, Xiang Lin 45 tahun, dan Ling Xing Yong 49 tahun. Semuanya berasal dari Guangxi, Tiongkok. Kepala Kantor Imigrasi Melabu Aceh Barat, Ian F. Marcos, mengakui pihaknya telah mengamankan empat pekerja asal Tiongkok karena diduga melakukan pelanggaran berat di bidang keimigrasian. Keempat warga ini diduga telah memasukkan dokumen untuk mendapatkan visa ke Indonesia. Keempat warga asing ini berhasil diamankan imigrasi Melabu setelah seluruh pelaku berada di Aceh Barat sejak dua bulan lalu serta bekerja di wilayah ini. Markos juga menjelaskan karena tindakan keempat warga Tiongkok ini termasuk dalam kategori pelanggaran berat, semua pelaku telah dikirim ke Direktorat Imigrasi di Jakarta guna dilakukan proses lebih lanjut. Sudarlun sebuah becak barang yang syarat pelajar di seruduk angkutan umum L300 Jumat siang di kawasan desa Payarang Kuluh Kutablang Biren. Insiden ini mengakibatkan seorang pelajar meninggal dunia dan tujuh rekannya mengalami luka berat dan ringan. Informasi yang diperoleh saat itu becak barang tanpa nomor polisi ditumpangi oleh delapan pelajar berangkat dari arah ganda pura ke Kutablang. Belum diketahui secara pasti penyebabnya setiba di tempat naas terjadi tabrakan. Para pelajar yang ada di becak barang terpental ke badan jalan. Becak barang yang terdorong ke depan sekitar 50 meter lebih. Setelah tabrakan, L300 menarikan diri namun palang depan serta plat nomor polisi tersangkut di bagian belakang beca barang. Sejumlah warga terlihat membakar sisa darah bercecerah di badan jalan. Kasat lantas Polres Birena KP Zainal Amri mengatakan angkutan L300 yang menabrak beca adalah mobil dari CP Mutiara Express BL1162PZ dan disopiri Mulyadi 42 tahun, Warga Gampung, Belang kecamatan kota Siglipidi. Seorang penumpang becak meninggal dunia, sedangkan tujuh lainnya mengalami luka berat dan ringan. Para korban segera dievakuasi ke Puskesmas Kerung Panjo dan RSUD Biren. Sudarlon Polresta Banda Aceh menangkap dua pencuri senjata api jenis revolver milik anggota di lantas Polda Aceh, Aibda Adrian Fahmi, yang hilang Rabu malam lalu, setelah bagasi sepeda motornya dibongkar pelaku. Kedua tersangka merupakan warga Lam Temen Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh, Kombes T. mengatakan kedua pelaku berinisial MOB 20 tahun dan AS 18 tahun yang tinggal di asrama polisi Lam Temen 1, Kecamatan Jaya Baru. Kedua pelaku beraksi Rabu malam lalu saat Aibda Adrian Fahmi sedang melaksanakan salat tarawih di Masjid Babu Takwa, Temen. Pelaku berhasil membongkar bagasi sepeda motor milik korban dan mengambil senjata api plus 5 butir amunisi serta uang 2,9 juta dan satu unit HP. Polisi yang mendapat laporan kejadian langsung membentuk tim bergerak ke lokasi. Dari olah TKP dan hasil identifikasi identitas pelaku terlacak. Puluhan polisi pun melakukan pengintaian mendapati dua rumah yang diyakini milik kedua tersangka. Akhirnya kedua tersangka berhasil diringkus Kamisuri. Kombes T. Saladin menegaskan selain akan memproses hukum kedua tersangka, anggota polisi yang menjadi korban juga dikenakan sanksi karena kelalaian dalam menyimpan senjata api. Sudarlun Polres Aceh Tengah mengantongi identitas pelaku yang diduga perampok dan pembunuh terhadap ideham 60 tahun, warga gampung Simpang Tritid, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Benar Meriah, Yang terjadi minggu 5 Juni lalu. Polisi masih memburu pelaku yang diduga telah kabur keluar daerah dengan mobil Avanza hasil rampokan. Meski korban merupakan warga Kabupaten Bener Meriah, namun kasus perampokan dan pembunuhan terhadapnya ditangani Polres Aceh Tengah lantaran lokasi kejadian masuk wilayah Aceh Tengah. Lokasi kejadian berada di sisi jalan Birentakengon tepatnya di kilometer 92 Kecamatan Kebayakan. Kasatres Krim Polres Aceh Tengah AKP Bobby Putra Ramadan Sibayang mengatakan identitas pelaku terhadap idham telah diketahui. Saat ini polisi memburu dan melacak keberadaan pelaku. Guna mengungkap kasus perampokan yang berujung pada aksi pembunuhan di hari megang puasa Ramadan lalu, penyidik telah memintai keterangan sejumlah saksi termasuk dari pihak keluarga korban diduga kuat kematian korban karena motif perampokan dikarenakan mobil milik korban jenis Toyota Avanza juga raib Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia, Serambia FM, FM. Sebelum sebanyak 327 guru di Loksmawe hingga saat ini belum menerima surat keputusan dari Kementerian Pendidikan sebagai penerima dana sertifikasi tahun 2016 Akibatnya pembayaran dana sertifikasi tahap pertama untuk 327 guru tersebut dipastikan tertunda. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Loks Mawir, Usli, mengatakan dana sertifikasi tak bisa disalurkan kepada 327 guru karena mereka belum menerima SK sebagai penerima dana sertifikasi tahun 2016. Namun dana sertifikasi untuk triwulan pertama bagi guru yang belum menerima SK tersebut tetap tidak hilang. Dana itu akan dibayar sekaligus saat pencairan dana sertifikasi tahap kedua saat para guru tersebut telah memiliki SK. Rusli mengatakan saat ini jumlah guru yang berhak mendapatkan dana sertifikasi di Loksmawai adalah 1.127 orang yang telah mendapatkan SK sertifikasi 800 guru. Sedangkan yang belum menerima SK, hal itu terjadi akibat kesalahan saat memasukkan data dan saat ini dalam tahap perbaikan. Sudarlun, gelombang besar menghancurkan objek wisata pantai Pulau Saro kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Selain merusak sejumlah fasilitas, hantaman ombak juga menumbangkan pohon cemara yang menghiasi keindahan pantai. Gelombang besar menyebabkan fasilitas di pantai Pulau Saro seperti musala, warung, serta tempat duduk pengunjung dan jembatan rusak. Sebagian fasilitas publik lain, yaitu lapangan bola voli tertimbun pasir yang dihempaskan ombak ke daratan. Terjangan ombak juga merusak keindahan objek wisata Pantai Cemara gosong Telaga Indah Singkil Utara. Kedai tempat warga berjualan di pinggir Pantai Cemara sebagian telah terkena hempasan ombak, bahkan beberapa di antaranya tertimbun pasir. Besarnya gelombang di tengah lautan membuat nelayan yang hendak melaut usai Salat Jumat mengurungkan niat dikarenakan ombak yang besar serta angin yang berhembus kencang. Sementara itu pasang air laut masih merendam sebagian wilayah Singkil dan Singkil Utara setiap pagi. Namun tidak sedalam dan seluas banjir rob sebelumnya. Garlun perakirawan BMKG Aceh Nasrul Adil menghimbau masyarakat wilayah utara, barat, Singkil, Subursalam hingga wilayah tengah Aceh mewaspadai kebakaran hutan karena saat ini sudah memasuki musim kemarau. Menurutnya, saat ini potensi pertumbuhan awan konvektif berkurang di wilayah Aceh. Karena itu potensi kebakaran lahan dalam level sedang bisa terjadi di wilayah utara, barat, singkil, dan sebul salam, maupun wilayah tengah Aceh. Masyarakat dihimbau tidak membakar lahan karena akan mudah menjalar ke wilayah lain. Selain itu, kondisi cuaca buruk berupa gelombang tinggi, 4 hingga 5 meter juga terjadi di wilayah perairan barat Pulau Aceh, barat Aceh Jaya hingga Nagang, Selatan dan barat Dayasimelu, serta utara Sabang hingga Kepulauan Andaman. Bagi nelayan dan masyarakat pesisir barat Selatan dan Simelu untuk waspada terhadap gelombang tinggi. Nasrul Adil menambahkan untuk wilayah Timur dan Tenggara Aceh juga patut berhati-hati dengan petir dan angin kencang yang berpotensi terjadi di sore hari.